Fadhkuruni adzkurkum Ingat aku ketika kamu lagi senang, ketika kamu lagi lapang, ketika kamu merasa enggak butuh, nanti aku akan ingat kamu ketika kamu lagi susah, lagi sempit, lagi butuh. Fadhkuruni adzkurkum. Jangan cuma ingat Allah pas kita butuh. Sehingga nanti Allah baru akan ingat kita di kebutuhan berikutnya. Karena Allah membalas perbuatan kita. Bukan langsung waktu itu. Jadi kalau kita mau ditolong ketika susah, jadilah orang yang selalu mengingat Allah ketika kita senang. Lagi gak ada masalah nih tetap ingat Allah. Gimana ingat Allah ketika kita lagi senang? Bersyukur. Ketika dapat nikmat, Alhamdulillah. Ini nikmat dari Allah. Diingat, Allahnya tuh dimension terus, detect terus. Sehingga ketika nanti kita kekurangan, Allah akan bilang, itu hamba aku lagi kekurangan, aku bantu deh. Karena ketika aku kasih dia nikmat dia ingat aku begitu dia punya masalah aku akan ingat dia